l a g i Pak b i l l y Pagi Ya s i l a k a n Pak Ya itulah Sebenarnya sih kalau mau bangun ya oke-oke op -op aja Gitungnya bagus kita semua s e n a n g Cuman kan udah tau tuh Dari zaman dulu Pertamina a Pokoknya a p namanya aparat pemerintah Kalau bangun tuh d i gelembungin banget Lagian kita mesti a malu ya Negara maju aja kayak Australia itu Parlement House nya itu tuh udah tua banget Dan mereka mempertahankan gitu loh Karena itu menjadi satu ciri khas Nah kalau disini makanya mereka tuh n gak g bisa maju karena mereka n gak g pernah cinta sama apa yang mereka punya Ya seperti itu Buru-buru bikin, miring c u m a dikit aja Kalau miring dikit aja s e b e n a r n y a n gak g masalah ya Cuman mereka ini sepertinya ngejar proyek gitu loh Proyek n y a udah susah Jadi a n g g o t a DPR tuh kayak lebih pentingin proyek Kalau c u m a sekedar u n t u k nyaman Saya kira bangku DPR itu aja masing-masing udah ada yang 3 juta m e j g k i n aja yang 20 juta Itu sih udah Super banget untuk negara super jeblok kayak begini. Terima kasih. Pak Dwi, selamat pagi. Iya, pagi. Silakan, Bapak.、Uh, begini, mengenai kedua MPR ini, saya r a s a n y hanya akal-akalan dari anggota DPR semua. Karena mereka ini kan, kita tahulah,、eh, anggota y a a DPR hari itu paling korupsi sedunia. Jadi mereka mencari alasan untuk mendapatkan proyek. Kita hanya pintar membangun, tapi tidak tanda i memelihara. Lebih baik itu. どれが多いのか パリいうのは、パリで見るいで見るというのは、パリで見るとのは、パリで見るというのは、パリいうのは、パリで見るというのは、パリで見るというのは、パリで見るというのリで見るというのは、パリ R、見るというのは、パリで見るというのパリで見るといいうのは、パリパリで見いうのというののは、R、リで見るといで見るというのは、パリで見るというで見るというのは、のは、リで見るというのは、パリ 私は何をしてるのか Selamat pagi Bu, dari p a Jaya Ya, s i l a k a g a r ini gak perlu DPR kayaknya Dibubarin aja tuh DPR Buang-buangin uang aja tuh Uang rakyat semua d i m a k l u m i n Terima kasih Sudah bersama kami Bapak Ardi Selamat siang Selamat siang, Fes Iya, silakan Pak bukan gedungnya yang miring nih Tapi ortak orang yang lihat yang miring Terima kasih ya Terima kasih Bapak Ardi Ibu Eli selanjutnya Siang Ibu Ya selamat siang Bu Silahkan DPR kerjanya toporosan Udah gitu korupsi Bikin lagi masalah dengan Sri Mulyani Sekarang gedung nyambutnya dibilang miring Bukan orang DPR yang miring otaknya Lihat sekarang Indeks sampai jatuh Ibu Sri Mulyani pergi Halus berpikir yang bijak itu jadi DPR Jangan bodoh Orang DPR orang g o b l o k Anci Bu Bapak Ari, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silahkan Pak komentar Anda. Ya, terima kasih. Ya seharusnya orang-orang DPR itu introspeksi gitu ya,、e, k o p a t lah istilahnya k o p a t gitu. Jangan bikin masalah terus, jangan merasa benar sendiri, padahal、e, kerjanya juga seperti itu aja, tidak ada juga. Nah, sekarang malah ingin bikin gedung seperti itu lagi. Satu koma l a p a n bu ya,、uhum. itu kan g a k kecil ya. Terus dong, DPR itu kalau perlu dievaluasi atau DPR itu diadakan lah disurut, biar nggak ada masalah. Mungkin sumber masalah negara ini malah j u s t r u dari DPR ini, gitu loh. Dan saya juga nggak merasa bahwa DPR itu wakil rakyat atau wakil saya ya. Saya cabut mandat saya bahwa DPR itu menjadi wakil rakyat atau wakil wakil wakil kita ya. Ya mungkin itu aja, saya musyawarahin dulu ya bu ya. Iya, terima kasih, Bapak Hendra selamat siang. Selamat siang、bu. Iya silakan komentar Anda pak. Nah dari sini aja kita bisa lihat ya Kalau untuk kepentingan mereka, golongan mereka Mereka n gak g akan pikir untuk ambil keputusan atau ambil kesimpulan Tapi kalau untuk bangsa Kayaknya kebanyakan nanya kebanyakan ini itu so tahu, so hebat Akhirnya yang seperti itu Dan orang ya d i l i h a t k a n siapa dia tanya Itu aja, terima kasih、hmm, Terima kasih Selanjutnya Bapak Joni ya, ya, selanjutnya とういうことですか、ja, <Yeah. S 1> saya setuju BPM i b u b a r i n aja. Ya baik terima kasih Bapak Hendra selanjutnya selamat siang. Selamat siang. Iya silahkan Pak komentar a n Benar ya gedung ini n g a k miring tapi yang empat pintu udah miring semuanya karena kebanyakan dosa. Terima kasih. Terima kasih. Baik. m e t r a Bisnis, situs detik menulis DPR telah menyetujui anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah untuk pembangunan gedung DPR baru Ibu Heni, selamat siang Siang Ibu, oh DPR minta gedung baru Saya minta DPR baru Bu, Menteri Keuangan kita sudah hilang yang pinter DPRnya juga mesti hilang Bu, DPR bodoh, m a s i h Bu Terima kasih, kemudian Bapak Leo, selamat siang Siang, ibu, iya, saya melihat s a m a hari b t p s sama kacau saja tuh Bu, mungkin pemerintah militer seperti Pak Harpo dulu, jadi BTPR gak g kacau kalau bikin bingung rakyat aja, terima kasih iya Ibu Astrid ini dia penelpon terakhir s i l a k a n Ibu, selamat siang selamat siang,、iya. semoga didengar dengan anggota d p r、uh, kalau menurut saya, sebagai seorang pekerja memang butuh tempat yang nyaman untuk bekerja, sebab dengan tempat yang nyaman kita bekerja pun akan menghasilkan hasil-hasil yang baik、e, pada prinsipnya saya setuju, kalau memang gedung itu perlu dipugar, atau perlu tambahan karena tadi kan dibilang、um, sudah full orangnya di dalam jadi butuh space yang lebih besar tapi salahkah lebih bijaksana kalau tempat yang sudah dipugar itu dipakai juga untuk menghasilkan keputusan hal-hal yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia jadi bukan hanya melihat Uh, tempat yang nyaman saja, tapi memberikan kenyamanan juga buat rakyat Indonesia. Jadi pemikirannya lebih bagus lebih terbuka karena、uh, sudah sudah apa ya i a r a n a Kalau misalnya kita bekerja juga dengan lingkungan yang tidak nyaman, mungkin sumpah ya. Nah saya setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi alangkah baiknya DPR dengan b i j a k a n n y a juga nanti pada saat sudah memiliki tempat yang baik bekerjanya pun juga lebih baik. Terima kasih itu saja. Halo selamat siang Pak Gilbert. すイヤーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーのサーカーカーのサーカーのサーカーカーのサーカーカーのサーカーカーのサーカーカーのサーカーカーのサーカーカーカーのサーカーカーカーのサーカーカーカーカーのサーカーカーカーカーカーカーのサーカー Of of で, にに、er、では、このような も, うものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、 Saya、eh, tadi dengar juga ada ya Satu ibu-ibu yang ngomong miring ya Yang miring ya, otak-otak mereka itu yang miring gitu Ya, m a kasih Ya baik, terima kasih Pak g i l b e r Pak Ade, selamat siang Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Ade dengan komentarnya Iya Kalau Bang d u n y a Boleh berkantor di gedung DPR kita Pak Dia pasti berkantor di situ Karena hal, -hal DPR kita itu Bisanya hanya melihat yang baru-baru saja Sri Mulyani yang sedemikian bagusnya Di usang disorakin akhirnya dia keluar negeri ada yang menolak t e r a k t e r i a k k a n sebagainya. Sekarang gedung DPR lagi mau dibangun y a n a r u karena yang lama katanya sudah tidak bisa dipakai 13 tahun. Jadi alangkah naifnya ya anggota DPR kita ini. Terima kasih. Ya baik terima kasih Pak Ade Pak Paul selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak.、Uh, beli es doger pakai piring Pak. Bisa-bisanya aja gedung DPR d i b a n g miring. サプライズバンクのデープ R は、このデープ R は、このデ t e R は、このデープ R は、このデープ R は、このデープ R は、このデープ R は、このデープ R は、このデープ R は、このデ t プ R は、このデープ R は、こ a t ープ R は、このデープ R は、こ s デープ R makasih。 Iya n i Pak Iya ini ya, ya selamat, selamat siang Bu Iya s i l a k a n Bu Ya sepertinya itu hanya akal-akalan untuk proyek besar senilai 1,8T ya、e, Seandainya gedung itu usia pakainya hanya 13 tahun Kita patut pertanyakan Gimana dengan kemampuan para insinyur kita yang membangun gitu Gimana kepercayaan pihak-pihak、e, di luar ya Tentang kemampuan mereka Masa gedung kok usia pakai hanya 13 tahun Terima kasih Ya terima kasih Bu Yeni Halo Pak Julius Ya selamat siang Selamat siang Pak s i l a k a n Pak i Ya saya mau komentar Itu anggota DPR jadi baru ketahuan berangnya Dan saya lihat kalau overload Lalu banyak orangnya Ya dikurangin aja anggota DPRnya Toh Mereka n gak, gak bisa kerja apa-apa Terima kasih Ya terima kasih Pak Julius Pak Pono selamat siang Halo Pak s e a Bisa dikecilin dulu volume radionya Pak Pono Iya Selamat siang Pak Selamat siang Pak Pono i l Itu sebenarnya bukan overloadnya Itu benar overload Gimana gak overload jari di demo Jadi aura demo aja sudah cukup banyak Benar juga dia ngomong i t u Itu yang di DTL sekarang kami menganggap bukan wakil dari raya lagi Karena sudah kerjanya yang bukan-bukan gitu Iya Iya itu saja Pak Terima kasih Pak Pono Pak Tono selamat siang i Ya s i l a k a n Pak Ya ini anggota TPR itu sebenarnya Apa ya Itu kalau Bangsa n g curi terus mungkin tidak kebagian kali ya. Padahal itu juga k e b i j a k a n itu Belum tentu salah Tapi seperti peralatan ekonomi Kalau misalnya seandainya Waktu itu tidak di build out Ternyata menganjurkan ekonomi Indonesia Pasti disalahkan Unggulan bisa disalahkan. Kalau、so, pengalaman ekonomi kan gitu. Kalau prediksinya benar, dia ada alasannya. Prediksi salah, asumsi yang disalahkan. Nah sekarang a n g g o t a n t PR bilang gedungnya mesti di apa ya d e n a n apa? Dengan dengan kalau tidak salah 1 juta lebih per meter gitu loh. Padahal kalau mau mewahnya s e k i d a r 3 juta lebih. Coba. 私は。 バイク・クリマカシパトのスタートプネル・フォン・トラス・ヘ s ド・リパ・ジミ。サマチアンパリア・サマチアン。シラカンパ・ジミ